Diceritakan bahwa para Nabi Dotsau bertanya kepada Malaikat Maut, apakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap-siap menerima kedatanganmu? Malaikat Maut menjawab, aku telah memberi peringatan kepada manusia dengan mengirim utusan yang sangat banyak di antaranya. 1. Tenaga yang sudah lemah Dua, Penyakit 3. Uban yang mulai tumbuh 4. Usia yang sudah tua 5. Serta berubahnya pendengaran dan penglihatan Apabila orang itu belum juga bertobat, padahal aku telah mengirim utusan-utusan yang banyak kepadanya. Maka ketika aku mencabut nyawanya, akan kukatakan kepadanya, Bukankah aku telah mengirimkan kepadamu setelah datang pemberi peringatan? Aku adalah utusan dan pemberi peringatan terakhir. Selama matahari tetap tertib dan terbenam, maka malaikat maut selalu berseru. Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang-orang yang telah berumur empat puluh tahun, engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolongmu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk air pikir bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan kemudahan kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya hingga berumur 60 tahun. Kemudahan paling besar yang diberikan Allah kepada Bani Adam adalah mengutus para rasul untuk menyempurnakan ajaran agama. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Diceritakan bahwa malaikat maut datang menemui Nabi Daud dan ketika bertemu Nabi Daud bertanya, "Siapakah engkau?" Malaikat maut berkata, "Tidak ada seorang pembesar yang aku takuti. Tidak ada satu benteng yang mencegahku dan tidak ada seorang pun yang menyuapku." Nabi Daud berkata, "Jadi engkau adalah malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Benar." Nabi Daud kemudian berkata, Mengapa engkau mendatangiku sedangkan aku belum siap? Malaikat maut kemudian bertanya, Dimana si fulan temanmu itu, Di mana tetanggamu si fulan? Nabi Daud menjawab, Dia sudah meninggal. Malaikat maut berkata, Mereka merupakan peringatan bagimu agar kamu siap menghadapi mati. Al-Amari berkata, Demam merupakan utusan kematian, maksudnya mengingatkan kita tentang adanya kematian. Ada juga yang berkata, kematian keluarga, sahabat, karib kerabat, serta keluarga merupakan peringatan untuk kita di setiap waktu. Usia 60 merupakan peringatan yang penghabisan, karena pada usia ini takdir Allah mendekati seseorang. Sudah saatnya seseorang pada usia ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan bersiap menerima takdir serta penjumpaan Allah.